السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا حقه ورسوله الصادق الأمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه القادئين أجمعين Wa humbaruzuna al-ikhlas maksudik. Fauliwal amal. Jadalna minar rasidin. Amin. Ibu-ibu, para bapak. semuanya, para guru besar, para dokter yang saya hormati. Taklimah kemulia. Khusus tuan rumah kita Profesor Iskandar serta keluarga. Semoga senantiasa di karunia-Nya oleh Allah hidayah dan barakah, dan rahmat dan alhamdulillah tadi Prof Yogi sempat memberitahukan bahwa pengajian kita ini sudah 37 tahun subhanallah di waktu saya pertama kali memberi ceramah di sini masih muda sekali sekarang saja belum tua ya Mudah, subhanallah. Ini tidak apa, -apa. Uh, Saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memanfaatkan momentum mahal ini bertafakur, introspeksi diri, karena tadi Prof. sudah mengatakan kita ini sudah banyak belajar, harusnya kita sudah lanjut ini advance. Dai friends. Nah, saya ingin ini malam hari ini semuanya yang hadir termasuk saya bisa mendapatkan barokah dari pertemuan ini. Karena ketika kita berkumpul seperti ini malaikat tuh hadir. Yang mengatakan Rasulullah Ibu-ibu bisa, bisa mendengar ya? Saya hadis Rasulullah Beliau mengatakan, Mas'tan ma'a qawmun fi majlisim ya kurun Allah, illa hafad humul malaika. Lalu ada orang berkumpul seperti ini. Kemudian kita sholat bersama. Kita berdikir. Kita belajar agama. Kita mengkaji Al-Quran. Berbicara tentang hadis Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilim seperti ini. Itu disebut oleh Rasulullah. Raw'u batun min jannah. Ini Taman Surjawi Taman Surjawi Kata Rasulullah Ida marar sumbiriyah ziljanna fursau Kalu wa mariyah ziljanna ya Rasulullah Wa qala majallisu zikir Anda kalau jalan atau berhenti di Taman Surga Kata Nabi Ambil buahnya Lalu ada yang bertanya Apa gerangan itu ya Rasulullah Nabi mengatakan Hilakul zikir Wa piliwaya majalisul ilim tempat di mana kita berdiriin atau kita belajar. Jadi saya yakin malam hari ini kita berada di Taman Surgawi, Taubat. Mari kita manfaatkan para malaikat juga hadir memimpin kita. Semoga Allah meridholi. Saudara-saudara, kalau saya menggunakan bahasa Ahlus Salaf, Ahlus Salaf itu orang-orang soleh, para ulama yang muthaqin, mereka mengatakan umur panjang dan pendek itu sama. Tidak ada bedanya. Yang penting Hosni al Itu yang penting. Apa enaknya kita berumur 100-200 tahun, lalu endingnya masuk neraka? Tidak ada, ada artinya, Pak. Perbandingan antara waktu di dunia ini dengan waktu di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala dan Al-Qur'an menyatakan, inna yawman inda rubika ka'alkisanatin mimma ta'udun ini ayat Allah satu hari di sisi Allah di akhirat nanti satu hari, itu hitungannya sama dengan 1000 tahun di sini maka Rasulullah pada waktu pertama kali mengenalkan Islam ini, Nabi mengatakan, buddhistu ana wassa kahataini Saya diutus oleh Allah ini antara saya dengan si amat itu seperti ini, sudah dekat. Tapi kan tidak tahu dekatnya berapa lama. Kalau diukur dengan akhirat Rasulullah baru satu setengah hari. Karena seribu tahun satu hari ukuran akhirat. Jadi, dunia ini sebenarnya kan cuma jembatan saja. Jembatan. Maka penting sekali, Tadi Prof. Yogi mengingatkan kita yang meninggal sudah banyak. Tidak ada nasihat yang lebih dahsyat dari kematian. Dan nanti ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, ketika ajal kita itu tiba, yang kita bawa itu bukan ijazah, bukan harta, tapi amal ibadah kita. Keluar semuanya kita tinggalkan. Tidak ada perjalanan yang lebih menakutkan dan lebih dahsyat. Akibatnya seperti perjalanan minul khasr, minul khadr. Khasr itu istana, Istana kita rumah ini. Menuju makam. Kita tidak bisa mandi, kita dimandikan. Kita tidak bisa berpakaian, kita di kafani. Kita tidak bisa jalan, kita diangkat lalu diantar. Nah, sebenarnya ada orang Arab mengatakan begini, siapa orang yang paling bahagia itu? Dijawab, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang nafasnya sudah berhenti, tapi pahalanya tetap berjalan. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang menanamkan hartanya untuk jalan Allah. Mewakafkan hartanya. Benfakir, Bismillah. Itu orang yang paling untung. Anda tidur, saraya, tapi pahalanya terus berjalan. Orang yang paling rugi dan paling perlu dikasihani adalah orang yang kaya tapi kikir. Sebab hakikat dari kekayaan yang sebenarnya menurut Rasulullah itu bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Siapa mereka? Adalah orang yang banyak beramal, banyak berinfak. Maka ibu-ibu sekalian dan para bapak yang saya hormati, Evet. Marilah sisa umur kita yang kita tidak tahu sampai kapan ini Tan Allah Kita gunakan seoptimal mungkin Sebagai pendahuluan Saya cerita sedikit Empat hari yang lalu Saya kebetulan Mengadakan kunjungan studi banding ke Malaysia Dengan Guru-guru Dan pengurus wala al-hikmah Di Malaysia itu ada sekolah baru ya, yang membangun sekolah ini seorang dokter ahli bedah lulusan Australia dari Bangladesh namanya kebetulan sama dengan saya Dokter Taufik yang menarik itu Bapak Ibu sekalian silmati setelah lulus dia belajar Al Islam 7 tahun di Madinah dia fasih berbahasa Arab dia bangsa Inggris ketika menjadi batanya sendiri lalu dia membangun sekolah diberi nama Seven Skies Seven Skies saya tanya kenapa ini diberi nama Seven Skies di dalam Al-Qur'an itu Allah menyatakan sub as-samawati tabaqa Allah menciptakan langit ini tujuh tujuh lapis Rasulullah di miarakkan yeah. sampai langit yang terakhir nah apa istimewanya sekolah ini sekolah ini baru tiga tahun saja 3 tahun, gedungnya tingkat 6, dari mulai TK, SD, SMA SMP, SMA jadi 1 muridnya tidak banyak, satu kelas paling 10 orang, 7 orang tapi ada yang menarik ada yang menarik salah satu pelajaran yang diberikan di dalam seminggu, dalam seminggu Anak-anak itu diberi pelajaran seorang tokoh Islam, Nabi Muhammad, para sahabat Nabi. Kalau di sini misalnya pahlawan nasional ada pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal seperti Umar Muftar, itu dipelajari memberikan semangat kepada anak-anak bahwa para pejuang Islam ini seperti ini. Jadi pelajarannya itu agak aneh, tidak terlalu tidak terlalu seperti kurikulum kita ini. Lalu satu lagi yang menarik di, diberi pelajaran ekonomi setiap kebetulan ini sekolah ini memang mahal jadi yang sekolah itu orang-orang the -orang diberi pelajaran ekonomi yang menarik ini mereka itu diperintahkan oleh gurunya untuk betul-betul berdagang jadi nanti ada misalnya ada acara apa? berdagang mereka itu ada yang jual uh, kosmetik, ada yang jual mainan ada, lalu apa? hasilnya untuk charity itu yang menarik saya. jadi hasilnya itu diserahkan untuk panti asuhan, untuk diajari sejak kecil mereka bekerja dari keringatnya ini di keluar. orang tuanya yang memberi modal saya tanya, dari mana modalnya? from my father terus, untungnya bagaimana? kami serahkan semuanya untuk charity untuk infat pulang dari sana, waktu saya Karena apa judulnya? dunia? Kalau saya pikir aspek-aspek kita belajar tentang infak. Infak Ibu-ibu. Ada infak. Ada sedekah. Ada zakat. Apalagi? Infak, sedekah, zakat, qurban. Qurban itu kalau kita potong kambing. Kurban Jadi artinya infak itu infak itu to expect mengeluarkan Infaq ini mengeluarkan ya Nah, nanti kalau misalnya yang dikeluarkan ini wajib namanya zakat Di Al-Quran, Allah juga menggunakan kata soldaqoh itu, itu zakat Soldaqoh yang kita kenal itu yang sunnah Infaq, kita kalau memberi uang kepada keluarga itu namanya infaq Infaq itu wajib Infaq kepada masjid itu sunnah Jadi ada soldaqoh, ada infaq Nah Uh, kalau kita ke Mekah ya, di Mekah itu di Hotel Sofwa itu ada institusi yang dibangun kira-kira sudah 15 tahun oleh salah seorang imam di Masjid di Masyid uh, Maksimil Haram ya, itu mengelola infak dengan caranya yang sangat modern sekali Anda bisa infak melalui badan ini seperti kalau di Surabaya ada mazakar, YDSM, masam-macam itu, tapi ini canggih sekali. Ada infak untuk berbuka puasa. Mesyidil haram. Jadi, anda memberi uang, itu mereka yang mengelola. Ada infak untuk fakir miskin, ada infak untuk pendidikan, ada infak untuk orang-orang yang kehabisan bekal, di Bekhaf. Jadi, begitu canggih, sehingga mempermudah maka orang berduyun-duyun infak. Ada sira-sira 14 macam ini yang disalurkan ada infak untuk orang-orang sakit itu bisa nah, kita alhamdulillah sekarang sudah mulai maju ya. ada rumah zakat, ada apa lagi di Jakarta itu banyak ini di Jakarta di, sini, di Surabaya yang kebetulan saya ikut jadi pengurus itu Yayasan Dana Sosial Alkohol nah ini perlu dikembangkan untuk mempermudah, kadang-kadang kita mau mengeluarkan infak itu agak sulit kepada siapa? Ya silakan. Kita sudah familiar dengan kata ketika kita mendengar qori membaca Quran diakhiri dengan kata sadaqallahul Itu artinya sadaqah itu benar. Kenapa ini disebut sadaqah? Kenapa berinfak itu disebut sadaqah? Karena orang yang tidak bersedekah, dia belum benar-benar Islam. Dia benur, belum belum benar-benar ber Jadi, sodakoh itu adalah salah satu tanda bahwa saya memang benar-benar beriman. Nah, silakan. Ada satu ayat yang... Ya, silakan. Jadi, kita sekarang berada di bulan Ramadan ini, bulan sodakoh. Tidak ada sodakoh yang nilainya lebih tinggi dari sodakoh di bulan ini maka kalau kita tidak memanfaatkan sodakwa di bulan ini, kita rugi. Bahkan saya menganjurkan bersedekahlah di bulan Ramadan itu setiap hari. Apakah diberikan makin miskin, atau diberikan untuk buka puasa, pokoknya, jangan tidak sodakwa. Nilainya berlipat ganda. Khairus sodakwa sodakwa di Ramadan. Baik-baik itu adalah sodakwa di bulan seti Ramadan. Maka jangan jangan terlambat. Ya, silakan. Ini ayat di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Nanti bisa dicek di rumah. Ada perintah Allah untuk berinfak. Wa antasfu mimma razaqnakum. Infakkan dari apa yang aku beri kata Allah. Jadi kita ini menginfakkan sesuatu yang dari Allah dikembalikan kepada Allah. Supaya kita kita sadari dulu bahwa kita ini sebetulnya tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah. Anda bisa jadi dokter adalah anugerah. Enggak semua orang diberi begitu. Saya bisa ngomong seperti ini bukan karena saya hebat, diberi oleh Allah sedikit. Kalau diganggu otaknya sedikit saja, sudah habis lah ini. Maksudnya orang itu harus bersyukur. Kapan orang itu sombong? Ketika dia merasa memiliki. Dan sombong adalah perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Maka kalau kita itu selalu bisa mengukur, ya, menyadari, ringan nanti itu infak itu. Kenapa banyak orang berat infak? Atau sulit, saudara, -saudara? Süle çok kolay, sadece. Ne gibi? Sadece süli, çok kolay. Kolay. Sadece süli, çok kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Kolay. Karena Allah menciptakan manusia itu dalam Al-Qur'an dikatakan wa khaana al-insanu fatura Allah yang mengatakan manusia itu kikir. Manusia itu senang dengan diri. Sesuatu yang sudah menaklukkan nafsunya itu untuk mau bersedekah. Jadi kalau mengatakan gampang ya karena itu sudah biasa. Ya. Tetapi yang ukurannya ukurannya orang sedekah itu kan diukur dengan kemampuan. Rasulullah pernah mengatakan begini, ibu-ibu, rufzat dirhamin sabafat mi'atu alam dirhamin. Bisa jadi satu dirham disedekahkan, itu bisa mengungguli 100 ribu dirhamin. Kenapa? Karena Allah mengukur kesulitan. Saya ingat tahun 86, berarti berapa tahun yang lalu itu? 86 itu? 31 tahun ya. 31 tahun. Di Al Falah itu mem uh, membangun yayasan baru namanya Yayasan Dana Sosial Al Falah. Waktu itu karena Al Falah itu dianggap aduh, masjid yang kaya. Gitu. Prof Yogi waktu itu jadi dokter di sana saya tahu. Masih ingat Prof ya? Al Falah masih muda waktu itu masih 2 tahun, 5 tahun, 73 ya 73 ya, mungkin sudah 10 tahun lah waktu itu Al itu menjadi tumpuan masing-masing lain jadi kalau ada orang bangun Al orang -orang Al itu Al Alphala lalu orang-orang yang jehat di Alphala itu nyumbang-nyumbang begitu akhirnya dijadikan yayasan santa yang menarik itu begini ibu-ibu ini bisa Surabaya ini kan banyak umat Islam berapa penduduk di Surabaya? 3 juta, 4 juta kan? orang islamnya itu kira-kira 80%. Jadi kan berarti kan banyak umat Islam ini. Lalu dicari dari dari anu, buku telepon. Kalau namanya misalnya bau-bau Islam gitu di, dikirim di surat lah pokoknya. Kira-kira kembalinya itu cuman 25%, 30% dari di, kita maring tadi kita apa bersedekah ya. Ada yang namanya Salim siapa gitu. Ternyata Salim itu Lim Sliri ya, Jadi kadang-kadang keliru kita ya. Nah, tapi enggak apa-apa memang itu. Dan yang menarik begini, ibu Ibu yang itu, ada tukang becak di daerah Pasik Alfalah itu datang ke kantornya Alfalah lalu mengatakan niki pula anu sedako 1000. Menolak terus bayar 1000. 1000. Berapa sih hasilnya orang beca itu? Waktu itu paling Rp5.000-Rp1.000-Rp1.000 so, Dia menyerahkan seribu Ada orang kaya, ada orang kaya yang saya tahu kebetulan Itu dikasih surat itu juga Orang kaya itu ikut menyubang Rp2.500 Jadi antara dia dengan tukang beca ini beda Rp1.500 Tukang beca itu mengeluarkan seribu Itu berapa persen dari kekayaan? Itu dikatakan oleh Rasulullah bisa jadi satu dirham mengungguli 100.000 dirham karena diukur dari kesulitan. Nah, jadi yang menarik ayat ini Allah mengingatkan bahwa infak ini dari dari uang yang aku beri sebelum kalian didatangi yang namanya al-maut. Sebelum didatangi al-maut kemudian qayula rabbi laula laula akartani ila ajalin qareeb yani ajal ini, ya ajal, bahasa kita ajal. Jadi mereka yang meninggal dunia, tidak suka infak, di sana nanti, mereka itu teriak. Ya Allah, saya minta ajal, saya ditunda lagi. Supaya saya bisa apa? Fa'asadzaqah. Ini. Saya mau sadaka uang saya banyak di dunia. Wa'atun minasolehi. Saya mau jadi orang soleh. Allah'a memberitahukan bunu. Yang menarik itu bapak ibu, kenapa yang disebut sodako? Kenapa bapak tidak mengatakan, saya mau umroh, saya mau haji, saya mau puasa enggak? Tapi sodako, sodako ini punya nilai tinggi yang biasanya orang mengecilkan itu. Sodako ini nilainya tinggi, tinggi. Baru wa'atun minas solehi. Saya juga mau jadi orang soleh. Dijawab oleh Allah, Allah menjawab. Coba bapak ibu, Allah menjawab. Walan yu'akirum wa munasalni dajaja ajaluhas. Mustahil Allah akan menghujurkan ajal manusia kalau sudah datang. Wallahu kabirun bima ta'malun. Ta Allah itu Maha mengenal, mengetahui secara detail apa yang kita kerjakan. Sudah tidak berlaku lagi alasan. Süd ağa berlakı lagi, penyesalan. yasalar, ya berlakı. Mati bisa datang kapan sen? Apa jadinya kalau orang itu kaya, zaka tidak mengeluarkan infak tidak mengeluarkan atau kalau mengeluarkan sedikit saja, banyaknya luar biasa. Ayat ini perlu kaji surat al-Munafiqun ayat nomer 10 cuma sampai di mana nanti dikaji, supaya kita bisa meresapi lebih. Baik lagi. Dan kita masih punya kesempatan, mari kita evaluasi diri sendiri masing-masing. Jangan menjadi orang yang menyesal. silakan Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang sodakoh ini. Jadi kalau mau apa, merujuk ke ini, reference buku-buku tentang sodakoh, banyak. Saya cuma menetik sedikit-sedikit saja. silakan Pertama, ma mana kosot? Soda Fountain Minnal, ini kan menarik. Kalau anda punya uang 1 juta, dikeluarkan keluarkan 100 ribu, Rasulullah mengatakan, enggak berkurang hargamu itu. Nominalnya saja berkurang. Karena pasti, pasti dan pasti Allah menggantinya. Tapi jangan ditunggu, Harus melakukan 100 ribu, mana? Datang datang Itu orang dagang namanya. Rasulullah'ın yazdıkları bu hadis Bilih bayanlar muslim Kala orang böyle yakin ini Gak bakal takut, o da kok Kok gak berkurang ya Mana kasut Allah'a lillim sadaqamu Tidak berkurang itu harta'iku kalau disekahkan Bahkan ada hadis lain yang mengadakan Bal yazdadu, bal yazdadu, bal yazdadu Tiga kali Ditambah, ditambah, ditambah Anda dikasih saya ini harganya berapa? Anda pulang ketemu istri senang gitu ya. Anda kalau abis pergi jauh, ketemu istri senang apa senang. Enggak? senang katanya Bu? bahaya. hidup senang seperti ini kita Coba orang-orang di Syria. Orang-orang di Irak sulit. Kalau kita berpikir komparatif baru bisa bersyukur. Kita bisa datang, coba ini 37 juta tahun. Uf, Allah Allah. Ini rumah ini jadi saksi nanti di akhirat. Suara saya di sini populer. <gülüyor> Ada. Dan kita itu ibu-ibu ya, Mumpun ini Ramadan ya. ini Ramadan. kemarin tadi pagi, tadi pagi saya tubuh di Saya katakan, kalau orang mau aman, hidup selamat, sejahtera dunia akhirat suara Anda jadi terkenal di langit, langit Bagaimana maksudnya? Yang banyak berpikir, Apalagi Ramadan. Ya. Jangan pikir berpikir, Jangan berdoa ketika susah. Kalau kalau sudah kalau sudah senang, berdoanya asal-asalan gitu. Solatnya asal -asalan, gitu. Apalagi sedikit. Yang terkenal itu Nabi Abu Yunus. Mana? Kisah di dalam Al-Quran Nabi Allah Yunus yang hidup di perut ikan Bu Uyus dengar ya Cerita itu kan terkenal sekali Kenapa Nabi Yunus, Nabi Yunus itu diselamatkan oleh Allah Dia mengalami 3 kegelapan Kegelapan malam Kegelapan laut Kegelapan perut Salah satu saldunumah Kenapa ini? Sebabnya apa? Sebabnya ini yang penting R. Rasulullah diingatkan Kamu tiru Nabi Yunus Nabi Yunus itu banyak mengucapkan La ilaha illaha subhanaka inni kuncu minatolum. Itu doa, itu zikir ini kata Rasulullah, itu Qurani. Zikir ini membuat orang tidak stres. Membuat orang tidak susah. Banyak orang stres. Ufak tidak bisa menghilangkan stres. Dokter belum tentu bisa mengatasi. Yang bisa mengatasi itu Allah menggerakkan hati kita. Nabi Yusuf, ketika eh, Nabi Allah Yunus itu selalu berzikir itu sampai di perpustakaan. Lalu malaikat mendengar itu dan Allah Maha tahu. Kata malaikat, "Ya Rabb, suara yang makruf di tempat yang غير Ini suara yang terkenal ya Allah, tapi berada di tempat yang tidak biasa. Di mana? Di perpustakaan. Gara-gara itu Islam Maka tidak berlebihan kalau saya katakan jadikan suara anda ini populer di atas. Jangan ketika susah saja berdoa kata malaikat topu. Kata memuncul suara topu. Kita harus menjadikan suara kita itu populer dengan banyak berzikir. Nah, salah satu zikir itu adalah sona Ya, silakan. Ini janji Allah. Anfik yabni adam onfik alaikah. Kamu infaktan, jangan takut. Saya yang menginfaktan, yang memberi infak kepada anda. Jadi kita berinfak uangnya Allah, Allah memberi kita. Bisa. Saya pernah mengamati orang kaya. Kebetulan tidak di Surabaya ini. Di Pulau Bali. kan. Luar biasa orang itu. Tangannya terbuka bimba. tangannya. Saya kenal Bali sampai ke pelosok-pelosok itu dari dia itu. Semua... Bu Balai dari seluruh Indonesia dipanggil orang ini dengan biayanya dia. Di Bali, itu mulai tahun 83 orangnya sudah meninggal. Saya mengamati orang ini menarik sekali. Ibunya itu orang Hindu Bali, makhluk Islam. Orang ini, orangnya kaya. Gampangnya mencari rezeki itu luar biasa, luar biasa. Sampai kalau punya mobil, belum dijual, sudah ada yang pesan. Nanti kalau dijual saya yang beli. Gampang jadi rezeki. Kenapa? Dia gampang mengeluarkan. Gampang mengeluarkan. Bayangkan Bali itu dulu sedikit. Ini saya ceritanya, Bali itu sedikit mesli. Di zaman dia itu banyak. Masker dibangun, dia yang mempromotori dan dia yang banyak menyumbang. Dia memang punya bisnis yang maju. Tapi usianya tidak terlalu tidak terlalu panjang. Her kahli, diye muhūrlar kan uğur, Allah mu berikran bu, buka kan bank, di kasitler, uğur ya, itu akak, ini masut, tuar telefon, Subhanallah. Dan berpahasian yang kedua, dia berpakis kahli kepada ibunya. Jadi, setiap sholat Jumaat, mesti dia ke rumahnya ibunya. Waktu itu masih di Saya kalau di sana di sausun, ke rumahnya ibunya. Dia sulter, minta doa. Uğur dia seorang itu dan tidak sombong sama sekali. baru satu ini seorang pengusaha sukses. dia kalau pergi ke Jakarta kadang-kadang supirnya diajak tidur bersama dia di hotel kalau dia tidak bawa istrinya. katanya supirnya, wah wah, saya resiko tidur sama bos ini. dipaksa simpel. begitu sama doanya orang ini luar biasa. waktu meninggal ibu ibu, dia dioperasi di rumah sakit Jarmo saya waktu itu umroh. Kemudian saya telepon temo itu juga. Saya telepon masa kita Bu, enggak kenapa kemarin. Setelah telepon benar dia masih di rumahnya anaknya. Lalu saya bilang, saya mau datang, enggak saya datang. Berkunjung rumah saya. Makan siang di rumah saya, Turan, Hari Jumat waktu itu, kemudian hari Jumat berikutnya saya telepon anak anaknya dia meninggal dulu. Pas itu saya datang ke rangka pasar. Waktu itu bapak-bapak ibu-ibu Saya ceritakan ini karena orang ini fenomenal sekali. Belum pernah di pasar itu ada orang meninggal sampai jalan-jalan tertutup seperti orang ini. Jalan-jalan tertutup karena banyak orang yang mengantarkan ini. Orang-orang di -orang itu takut ini ada apa? Jadi orang mengantarkan dinasih, datang semua. Pak Udnistik, orang kaya, pejabat-pejabat datang, orang MUI, Jakarta, datang. Allah. Kenapa ini? Karena sudah datang. Jadi kalau orang itu bersodakot, Allah akan bersodakot kepada kita. Silakan. Ini, tu burhan, burhan itu artinya, burhan itu artinya bukti. Pak. Jadi buktikan iman Anda itu dengan ini. Kalau orang belum berani mem memberanikan diri ini, artinya belum terbukti bahwa dia ini. ini hadis Rasulullah. Hadis Nabi. Kala satu bukti orang itu beriman, dia ringan ini mengeluarkan uang. Jadi, Ramadhan ini, ibu-ibu, kalau biasanya masukkan di kaleng itu 50, agak ringan, ya, agak ringan ini berarti waktunya naik. Nih. Waktunya satu Ringan ini. 50 kok ringan. Nih. Tapi, jangan logat 2 juta. Ini bisa ini. Baiknya, gara-gara ceramah ini, kalau ada itu sama dengan tubuh hidung. Kalau orang olahraga itu enggak bisa langsung banyak, tak? enggak bisa. Nanti wah ini sakit. Itu Jadi ini bukti ini penting harus dibuktikan. Ya silakan. Pak. Silakan. As-shaumu jannatun wa shadaqatu suntin fa'ata manush min ner. Yunani artinya perisai, Orang berpuasa itu sama dengan memproteksi dirinya. Jadi orang berpuasa itu kan dia menjaga diri tidak bermaksiat, dia menjaga diri tidak berbicara yang jelek, tidak bohong, sehingga dia diproteksi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah puasa ini luar biasa. Nah kemudian, ini memadamkan murka Allah. Seperti air memadamkan api ini, Makanya kalau orang-orang tua dulu kan sodako dan selamat gitu, Pak. Itu karena orang itu kalau sodako, misalnya itu diampuni oleh Allah. Jadi Anda kalau mau membersihkan dosa, setiap hari, sodako dosa setiap hari. Membersihkan itu, bersihkan juga. Sodako Dan mem memandangkan murka Allah. Ini sodapoh ini memang luar biasa dan salah satu di sini harisnya tidak saya bawa-bawa kan salah satu yang menyebabkan orang tidak sampai mati dalam keadaan yang mengerikan itu sodapoh. Jadi kalau kita saya sodapoh Insya Allah matinya tidak termasuk orang yang seperti misalnya kecelakaan pesawat terbang. Saya kalau pergi itu saya Di bandara itu kalau misalnya e, agak banyak tampak gelap gitu, cuaca gelap ini saya bersodakol ini sama dengan asuransi. Karena apa? Karena Rasulullah mengatakan, soedakolmu gak bisa melewati musibah. Kayaknya saya pernah selama di BI beberapa tahun yang lalu, saya bilang, saya ini kebetulan gak terlalu sering, gak terbiasa dengan asuransi, tapi saya ikut asuransi. Asuransinya itu langsung, ada omong. Kira-kira seminggu itu, perusahaan akuransi itu telepon ke saya. Pak, apa betul? Sampai ngerama di sini? Katanya enggak perlu asuransi. Sampai ngeri siapa? Saya dari perusahaan asuransi. Eh, bilang loh. Saya tidak mengatakan jangan asuransi. Tapi saya memang tidak pernah asuransi. Asuransinya itu enak langsung, enggak pakai ngurus polis, enggak pakai ngurus apa, ya kepada Allah, itu asuransi. karena Allah mengatakan musibah itu tidak bisa melewati sodakok jadi kalau ada sodakok, musibah bakal jalan gak lewati. saya yakin itu ya silakan. ada lima keuntungan sodakok di akhirat ada lima keuntungan sodakok di dunia coba, agak cepat sedikit biar selesai yang pertama, sodakok ini membersihkan harta apalagi zakat, tapi bukan zakat bukan zakat bukan harta haram ya, kalau harta haram enak sudah, kita terus saja kemudian terdakwa terlalu selesai. Harta yang disedekahkan yang diterima oleh Allah bukan yang kotor, bukan yang kotor. Jadi kalau ada orang ngambil hartanya orang, misalnya orang membagi warisan nggak adil gitu ya, itu hartanya itu pasti habis. Cuma dari sini orang yang bagi warisan yang tidak adil, ada yang ditolini pasti habis, tidak barokah. Ada yang setahun, ada yang lima tahun, ada dua puluh tahun, endingnya pasti habis. Di Al Falah kira-kira tiga bulan beberapa bulan yang lalu ada orang tanya kepada saya, Pak saya, Pak saya meninggal anaknya empat laki-laki satu wanita. Kami ini mau bagi warisan. Yang wanita ini minta supaya sama. Nggak mau dia dapat separoh. Saya harus dapat hak sama. Dia tanya begitu. Saya katakan, Anda ini orang Islam atau bukan? Ya kalau orang Islam, caranya begitu. Sampaikan kepada kakak Anda yang kebetulan wanita, sampaikan kalau Anda tetap begitu, Anda ambil, maka harta yang diambil itu nanti akan merusak seluruh harta. Dan itu yang menghabiskan. Tapi kalau orang itu membagi warisan dengan cara Qur'ani, diberkahi oleh Allah jadi yang dibersihkan ini yang cughat ini gak jelas ini tapi kalau yang jelas mak'ab sudah jelas ini prosywa sudah jelas yang cughat ini yang gak jelas ini halal atau haram insya Allah dibersihkan nah kemudian badan ini dibersihkan badan kita tentang apa ini maksudnya itu sifat pikir sifat sombong sifat menghasut perustakaan akhla, itu bisa bersih dengan sedakho apalagi tiap hari gitu sedakho ya, ya silahkan ini uh, mencegah musibah dan penyakit jadwal bala wal saya punya guru pak, seorang ulama besar namanya Profesor Muhammad Ratif Nabi Isisai jadi muridnya kira-kira sudah 10 tahun lebih tapi guru jarak jauh ini, orang itu orang Syriah terakhir saya membaca bukunya mungkin ini pakai bahasa suprarasional ya doktor surga mengatakan da wu ngerbotum ini penting untuk dokter-dokter kalau mau nasihat Rasulullah, surga pasiennya itu diberitahu anda makan obat ini, anda bersodakaw saya membuktikan kira-kira satu tahun yang lalu Sahabat saya, anaknya itu kecelakaan. Ini kepalanya pecah, Pak. Masuk di bot di sungai jalan Injokol, itu, Kepalanya pecah. Sudah. Saya ditunjukkan fotonya ini, saya nggak bisa lihat. Ya. Di foto ini foto Saya nggak bisa lihat. Saya cuma mendoakan, ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan oleh Allah. Tapi hati kecil saya, nggak bisa lihat, penggerik sekali. Di operasi di Budi uh, Mulia, selowem ya. Seluang. Lalu usianya baru tingkat satu di SPS. Waktu saya datang ke sana dengan sahabat hari saya lah, istrinya apa dari sini. Saya katakan hari ini coba beli beras berapa dua tiga bagi bagikan sahabat ini. Sebelum ini dia apa? dia operasi lalu dokternya mengatakan ini 50 50 pak ya kalau tanda tangan ini saya akan usahakan 50 50 bak. kalau misalnya dia bisa hidup dia barangkali nggak normal dokternya mengatakan begitu memang parah sekali parah sekali ini <tuh>, udah luar biasa katanya kira-kira 5 jam ditunggu 9 jam, 9 jam. 9 jam saya sudah pulang saya. Sudah pulang. Kemudian diberitahu katanya berhasil. Operasinya berhasil. Dokternya mengatakan ini kira-kira perlu waktu untuk pemulihan pemulihan ini 4-5 bulan barangkali. Dia pasti enggak ingat, enggak ingat. Subhanallah. Nanti saya lupa namanya dokternya. Nanti kalau perlu saya berikan mungkin teman-teman anda, tapi ini kan uh, berdasarkan ya, temannya Prof. Abdul Hafiz Bajamal itu berdasarkan. Ibu-ibu kira-kira tiga bulan setelah itu dia menjemput saya naik mobil. Luar biasa ini, katanya dokter ini di luar yang saya duga. Nah salah satu sekolahnya apa pak? Anak ini hafal Quran. Dokter yang mengatakan, barangkali itu pak yang membuat. Saya belum pernah punya suasana seperti ini. Tapi dia bersaudara. Ini bersaudara. Ini kejadian di sini ya. Kejadian di Syria. Profesor Nabulsi menceritakan kepada saya. Saya baca ada seorang guru besar sakit jantung, orang leser ini di Mesir. Salah satu oleh dia. Lalu dia pergi ke Inggris bertemu dengan katanya ada ahli bedah jantung yang terkenal di ini. waktu sampai di sana katanya kalau oh, nggak bisa ini harus di, dioperasi yang mungkin seperti apa namanya koroner barangkali begini tapi cukup parah katanya. Jadi aktivitasnya itu sudah sudah tidak begitu uh, semangat gitu begini. Pulang sambil mesir nunggu satu bulan nunggu satu bulan. Ini saya baca di tulisan Profesor Muhammad Ratif Nabulsi. Dia mengatakan begini, saudapoh ini kadang-kadang sulit dicernak oleh apa? Kalau ada yakin. Kalau ada yakin. Waktu dia dalam perjalanan, dia melihat ada mobil box yang mengangkut daging-daging yang didistribusikan ke restoran-restoran itu. -restoran. Lalu pada waktu menunggu, di dikirim itu dagingnya itu ada yang berjatuhan mobilnya itu yang nah, potongan-potongannya itu ada seorang ibu datang ngambilin itu dagingnya ini profesor ini jalan mobil turun turun ditanya, kenapa bu dia bilang saya punya anak enam saya orang fakir anak-anak saya itu senang sekali daging saya nggak mungkin beli daging lalu orang ini terjerak hatinya orang yang sakit jantung ini Lalu dia tanya di mana rumahnya? Didatang di rumahnya sangat, sangat susing. sangat susing. Ibu ini diantarkan ke tempat toko cokodaging yang beli daging tadi itu. Lalu dia kadang begini. Kapan saja ibu ini kesini diberi dua pilihan daging? Ini saya beri untuk setiap bulan saya beri. Dia pulang itu senang katanya. Ini ceritanya begitu. Dia pulang itu senang. Lalu dia tuh semangat, dia senang semangat. Kata kata orang rumahnya, kok, kan kok nyatanya beda. Saya nggak ngerti, saya hari ini senang sekali. Barangkali saya nggak perlu operasi berarti. Lalu dia datang ke dokter, subhanallah. Katanya ke warga kita harus ke Inggris, harus ke England. Tapi dia sudah aktivitas seperti biasa. Sampai di Inggris, ceritanya tidak jadi dioperasi. Allah waalaikumussalam. Ini cerita Nabi Nabulsi this is a miracle. Ternyata Rasulullah mengatakan, "Dau marwaqum Apa? Tembukkan penyakit kalian itu dengan persodak. Ini cerita yang saya baca di Dokter Nabulsi. Kemudian, kenapa itu penting? Karena orang yang miskin ini menjadi senang, Wak. Oleh karena itu kadang, -kadang ya coba lah dibuat kejutan ya jadi kalau biasanya dikasih 20, 30, tiga puluh sekali sekali dikasih dua ratus lima puluh gitu pernah mencoba nggak bu mengemis datang di rumahnya, dikasih dua ratus lima puluh ini coba aku nggak usah mengemis di jalan jalan aja lah di jalan jalan saya kadang kadang kalau jalan pagi itu ada orang yang di kampung saya di Gayung Sari itu yang membersihkan jalannya, subuh-subuh itu ibu-ibu Subuh -subuh pakai jilbab itu -jil. saya mikir, berapa? bayarannya berapa? kadang-kadang saya naik mobil itu kan gelap masih gelap terus saya keluarkan tangan saya ini kadang-kadang saya beri, nah kalau diberi agak besar dia kan kaget nah itu senang dia salah satu ibadah yang dicintai Allah adalah membuat orang senang itu, jadi ini perbuatan meringankan beban orang miskin termasuk dalam abdulul amal. Amalan yang abdul. Amaliyah utama. Selain itu, barokah, Pak. Kalau anda banyak bersodakoh, barokah, rezekinya tambah gampang. Nanti fasenya juga tambah banyak, gitu ya. Tangannya tambah dingin. Katanya dokter itu dingin tangannya. Itu barokah datangnya dari Allah. nggak bisa dirasionalkan. Jadi kalau kita itu mengikuti, Allah, "Tidak mungkin akan tidak menguntungkan orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya." Silakan. Nah, ini yang di akhirat. Jadi tadi yang sodako, keuntungannya, asodako As ini kurang labnya. Bila lusahi menjadi pelindung bagi pelaku sodako. Nanti di, di, di hari kiamat, orang yang banyak bersodako itu mendapat perlindungan khusus. Untung sekali orang, orang yang bersodako di akhirat. Kemudian meringankan beban kita, jadi meringankan hisap di akhirat. Kalau kita banyak dosanya, ini saudako-saudako ini bisa membuat kita itu dikurangi, dikurangi, dikurangi gitu dosa dosanya. Ya silakan. Nah, kemudian memperberat biza, timbangan ini di akhirat. Jadi timbangan kita itu amal-amal baik kita itu semakin berat. Lalu Aljawas al-sirat memperlancar perjalanan di syirat mustaqim. Jadi kita semua nanti akan berjalan di syirat yang bawahnya itu adalah terangkap. Kita jalan begini, kalau orang-orang yang sudah suka dapat itu seperti kilat pak, Langsung masuk surga itu. Tapi kalau orang banyak dosanya, nggak keluar. Jalannya jatuh. Nggak sodakwa ini membuat kita bisa lancar. Kemudian kalau masuk surga, itu derajatnya juga tinggi. dia darajat surjan masuk. Pokoknya sedakoh ini luar biasa, orang yang tidak bersodakoh apalagi uangnya banyak terlalu besar uginya Pak. Terlalu besar uginya. Ya silakan. Nah ini, ada ayat di dalam Al Quran itu Allah meminjam. Menarik ya, Allah meminjam. Ada sahabat mengatakan ya Rasulullah, masa Allah meminjam? Allah Hasan'a, Allah ini meminjamkan uang atau meminjamkan sesuatu yang Hasan'a disebut Hasan'a yang tidak pakai bunga kalau meminjam pakai bunga itu riba nah itu yang mengurangi harta kalau anda meminjam orang itu pahalanya lebih besar dari Sodaqah anda memberi Sodaqah dengan meminjam orang yang lebih besar itu meminjam orang karena orang kalau anda itu meminjam orang yang sampai kapan pun kan masih ndalu kan. Misalnya enggak bayar-bayar itu, karena mau Tapi kalau sudah kan sudah selesai. Sudah kok. Jadi yani bener tak meminjami orang, makanya kasih nilai tinggi. Manzal <tuh> ladzi <tuh> Barang siapa meminjami Allah pinjaman yang baik, Ini, qardhan hasanan menafkahkan hartanya di jalan Allah artinya meminjam itu apa anda berubang anda menolong orang lalu saya tidak punya uang jasa ilmu saran itu namanya infak waktu waktu itu infak <gassen> itu sama dengan meminjami ada orang mau ngurus sesuatu lalu anda mau nguruskan gitu ya waktunya kan dipakai Waktu itu namanya infak juga infak waktu. Anda jadi pengurus masjid, kalau rapat itu kan waktu itu infak, itu infak. Anda ngurusi kesulitan orang, nah, shalallahu tinggi sekali Nah ini nanti oleh Allah diberi balasan yang berlipat ganda. Penggantinya itu dalam jumlah banyak sekali dan Allah, Allah itu yang membatasi rezeki. Allah yang memperluas rezeki itu Allah semuanya dan pada akhirnya kembalinya kepada Allah itu diingatkan anda kaya kembali kepada Allah anda setengah kaya kembali kepada Allah anda sedikit uangnya kembali kepada Allah semuanya akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidak ada ruginya kalau kita itu meminfakkan sesuatu ya silahkan nah ini penyakit yang paling bahaya yang mungkin Doktor doktor, pek uzatmazlar. Bu bu, bukan eksi, bukan kanser, Bukan stroke. Atau yang daha da lagi. Ada yang lebih Bu dari ini. Penyakit itu namanya Bu Bahasa Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? close nedir? Bu nedir? Orang nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu ama sebeginiz, orang germawar, itu dicintai oleh orang-orang. Disintai oleh Sehingga Al-Quran itu mengatakan, yuaman yuqa syuh anaf suhi wa ula'i humul muflihun. Kenapa tadi saya mengatakan sona qa sulit? Karena kita ini punya syuhi. Pokoknya orang itu selalu kan berpikirnya saya dulu kan. Anda misalnya foto bersama, lihat. Foto yang dilihat, fotonya siapa dulu? Sebetulnya ada dulu, kalau putusnya selek walaupun yang lain cantik-cantik gak dibeli. Iya kan? Ya, Setelah kita, anak kita, keluarga kita. <tuk> gitu, kalau ada orang datang di rumah saya begini Pak. Hmm. Kebetulan kenalan saya. Saya kadang-kadang selalu datangnya orang itu. Masih nombor-nombor jalu, Kayak kerja, capi-capi peminta. Jadi dia, jadi dia itu begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi walau atesin walaja alafas. Kadar ada, orang birisi minta birisi birisi birisi birisi birisi birisi birisi birisi Kalau dia minta itu birisi dia birisi birisi kasih Itu Rasulullah birisi birisi Jangan terlalu cerdas birisi birisi kalau ada orang bawa birisi birisi birisi birisi birisi birisi birisi Halo <gülüyor> barangnya saya bagus ini. Dapat dipecah enggak sih? Kami. anak kecil oh saya. Banyak Akhirnya nasi Pak. Taman terdas ini Saya kaget pernah ditelpon tetangga saya, ada orang di rumah saya bawa map. Tak itu dari TK sih, hati-hati sih biasanya enggak benar Jadi orang tikir itu tidak senang melihat orang berintaf. Pian enggak melur Pak tapi dia pernah oh, sehater, kok Ake-Ake mungkin sampai gitu. Nah ini penuh kerjasama antara ibu dengan bapak ini. Kadang-kadang bapaknya mau invite, ibunya ke Ake-Ake sampai gitu. Atau kalau ibunya, ibunya, ini gak kalau nyambut gai itu aku dah Ya pokoknya, pokoknya jangan takut bersoda, apalagi sekarang ini. Sekarang ini, sekarang ini. Saya pernah diuji, jadi kadang-kadang kita itu diuji, Pak. Ada orang datang ke rumah saya mengatakan, Pak, aku mau ngomong-ngomong di sholat, Pak. Mampu ini, takwan Terus saya bawa bawakan takwan. Terus ngomong gini, Oh, sana saya ceng, Pak. Tinggulnya ngakir-nganti. Kita bikin pot, bangun. Toko matahari. <laughs> Tapi saya sadar, ini diuji, saya. Saya coba, barangkali ada. Saya coba. Saya coba, saya buat teman politik bahwa jika kita kalau kita memberi mali lewat sangat dikasih. Itu ujiannya. Kalau kita marah <Fraz> <password> kalau kita memberi dengan marah, misalnya orang datang dia cuma minta terus sampai zakai dibalabarin ini Ini Allah mengatakan, Kata-kata yang baik itu, Pak, lebih baik daripada anda memberi menyakiti hati orang, Kakak ini itu mahal semua, wow. pemakan jalur terus, terus jagi keinginannya ini. Jangan begitu pak, dikasih aja lah, tidak ada, tidak ada, ada ruginya. Ada. Apalagi bang kita pak. Ya, silakan, yang terakhir barangkali, ini pak, berinfak itu syukur pak. Jadi orang yang tidak berinfak itu, walaupun tiap hari syukuran, dia belum syukur. çokur itu bercukur itu bah perlu empat komponen ini <gülüyor> ini kalau bahasanya al ilmu main so, tadi saya katakan wamadiqum min nihmatin fa minobal anda punya ilmu anda pakar anda guru besar ilmunya itu diberi oleh Allah artinya jangan menyombongkan itu nah kalau sudah seperti itu kita nanti Bisa memahami, meyakini bahwa dia ada kenikmatan, kecuali dari Allah SWT. Anda punya anak? Masya Allah. Ini dari Allah semua. Anda makan enak setiap hari? Dari Allah semua. Ibu-ibu kalau boleh saya tanya, kalau makan, bapak-bapak juga lah. Itu alhamdulillahnya berapa kali? Berapa kali tadi, Bu? otomakan itu pakai kan Alhamdulillah berapa kali asam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, yang umum, yang umum, ini? Tapi kalau mau, mau semakin banyak rezekinya, semakin banyak pahalanya jangan satu kali. al itu mengatakan begini. وَلَيَوْدُرِ الْإِنْسَانُ لِلَا فَآْمِهِ Tidaknya manusia itu melihat makanannya. Coba anda melihat itu. buah itu. Kalau orang yang cerdas spiritual, dia mengatakan, ''Wah Allah, saya makan.'' Itu enggak pernah satu kalipun saya kurus tanaman. ''Saya makan mangga makan ini, Masya Allah.'' Banyak orang yang enggak bisa makan. Lalu anda mengatakan, ''Alhamdulillah.'' Habis makan, masih ada ini. Tapi portal ada es krim. Ada sekali lagi dulu deh. Ada makan, makan dulu ya. Makan itu kalau ada makan terus ada sambalnya enak, tangkas alhamdulillah. Anda ditambahin lagi pahalanya. Alhamdulillah lagi. ampun itu saya Alhamdulillah lagi, diberkahi rumahnya. Kenapa rumah sekali? Orang yang mengerti nikmat Allah ini, punya ilmunya ini pasti bersyukurnya banyak. Yang kedua ini hal, hal ini kondisi. Ini ayatnya Roma 1:20, nikmatin dari Allah. Semua yang namanya nikmat itu datang dari Allah. Ini teranamah juga kira ya, 16 ayatnya 53. Kondisi ini sikap, sikap. Jadi, Jadi orang yang yang bersyukur itu tidak pernah mengeluh punya sedikit bersyukur punya banyak semakin bersyukur dan mau berbagi gitu Pak. Mau berbagi. Nah, kemudian al-amali, syukur amali, apa? Amal. Syukur amali ini memperhatikan makhluk lain, berbagi kepada orang lain, infak, zakat, so, dapat, Ini bagian dari syukur ini. Jadi kalau Anda itu mendapat uang banyak, dapat sesuatu dimana, Alhamdulillah saja. Tidak tidak memperhatikan orang yang itu surah lam belum hafal itu. Jadi syukurnya baru sampai surah lisan saja. Belum sampai amal. Dan yang terakhir ini ini sayang bahasanya ditulis Alif lam sa nun alif student asna. Ini badannya memuji Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an mengingat nikmat yang sudah berlalu dan saat ini dengan banyak bersyukur mengucapkan alhamdulillah itu asana maksudnya begini bu <gülüyor> uh, setiap orang di sini mesti punya pengalaman tahun sekian saya lulus waktu itu saya senang sekali tahun sekian saya diterima bekerja di Une. kalau diingat mengatakan tahun sekian saya menjadi guru besar yani, di belakang ini, itu yang membuat orang semakin tahu dirinya. bu da Allah'ın verdiği bir şey. O zaman, bu da Allah'ın verdiği bir şey. O zaman, bu da Allah'ın verdiği saya şey. O zaman, bu da Allah'ın verdiği bir şey. O zaman, bu da Allah'ın verdiği bir şey. O zaman, bu da Allah'ın verdiği bir şey. O zaman, bu da Allah'ın verdiği Yüzü uh, sehat. Ya ben, yung dipikirin, Mali-Yüse? banyak. Apalagi, sekarang juga tua. Tapi masih bisa. Kita kalah perawai bersama. Sali. Udah berpuluh tahun masih bisa begini. Luar biasa. Kadang-kadang, kalau pulang di rumah, saya dah faktor. Alhamdulillah. Di rumah saya, ibu, ibu, dan mbak saya bersyukur pada Allah. Aset atau tumpulan ceramah saya itu ada yang usianya 30 tahun kadang-kadang saya bunyikan ini ceramah saya tahun 83 wah suaranya bersih kan nggak sejelas ini tahun 83 ini dokter datang waktu nizam itu saya yang ceramah sekarang udah anaknya sudah coba ingat prof oh uh, siapa dalam benaran nizam ini saya provisor, provisor itu datang ke rumah saya, atau saya yang bertemu di mana, minta saya memberi tausnya anaknya nikah itu 27 tahun yang lalu tahun yang lalu ada tamu datang ke rumah saya, suami istrinya tidak kenal di kantor saya, Assalamu'alaikum. Dari mana? Saya dulu waktu nikah, bapak yang nikah, pasti tausnya. Oh, Sekarang anak saya mau nikah, saya bapak Jadi yani, anaknya saya lagi yang terus. Oh saya ketemu dengan masih Mudah-mudahan ini nanti kalau menikah saya masih bisa Kalau kalau ada orang mengeluh, orang yang Orang yang bersyuk, İnggak pernah sakit. Penutupnya terakhir, Ada seorang teman saya kebetulan juga besar ya. Udah lama Kira-kira 20 tahun saya gak pernah ketemu Waktu ada acara pernikahan Saya bertemu dengan bini, teman saya Terus badannya Usianya kira-kira dengan -kira saya kurang dia lebih tua 1-2 tahun aja. Kurus ya pak, Tapi saya tidak, tidak mengatakan kenapa kurus. Gak boleh begitu bak. Apalagi terus sakit dulu. Kok o oh, sandani? Bahaya ya. Gak boleh begitu. Jadi saya membesarkan hatinya. Tapi dia mengatakan bahwa, sakit pak. Saya ada gula, ada ini, Lalu saya mengatakan gini. Bersyukur anda Gimana pak sakit kok bersyukur? Saya mengatakan bersyukur anda itu. Dikasihkan sakit ini. Loh gimana pak? Beni kebini emin. Danil' ya baba, lade dalam buan. Saya upa nombrnya. Nanti saya saya transfer, saya SMS. Ayatnya saya ingat. Di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala bertimbal. Wa asbabu 'aleykum ni'amuhu dzahirah wa ratina. Kalau nggak salah Luqman nomor 20. Kalo gak ketemu ya dibaca dari bismillah ketemu. Wa wa ibu di buku-buku tafsir, dan aku beri nikmat lahir batin, Tapi pakar-pakar tafsir itu Apa itu nikmat batinia itu? Nikmat batinia itu adalah ketika anda oleh Allah. Lalu saya, -saya tanya, Waktu bapak sakit, banyak berpikir apa enggak bapak? Banyak. Waktu bapak sakit, ingat mati apa enggak? Ya itu, memang. Memang. Ada orang yang enggak pernah berpikir, bapak. Begitu sakit berpikir, coba, baca Quran, bawa pasir, ini memang dari Allah. Jadi ada kalahnya orang itu untuk mendekati Allah, dikasih penyakit. Nah penyakit itu bisa disembuhkan, kecuali penyakit satu saja. Apa itu pak? mati dan tua dan bisa tua disempukan terus jadi mudah bahaya man. jadi kalau orang itu beriman, mau apa lagi setelah kodakoh Anda akan bisa bertahan terusnya bertahan terus. Saya hanya kalau berdoa itu, ya Allah kalau memang hidup ini masih bisa produktif, saya minta supaya diberi usia yang saya bisa berkarya itu aja. Tapi kalau misalnya harus diundur ne ya, rahatladım. Ya. Yang penteki topla, huzmel, poting. Birkaç defa zaten çoku